Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa ashyadu allah ilahi inallahu Wahidahu al-sharikalahu Wa ashyadu allah Muhammadan ablahu wa rasuluh Allahumma salli ala nabiyyina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Wa man tadi akum bisani layih al-din Allahumma alfa'nna di ma'alam thana Wa alimna ma'yil fahna Wa zidina wa alimna Baik ikhwanifiddin wa khatifillah Ya, adik-adik sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para kesempatan sore yang berbahagia ini, ini di hari Jumat yang penuh barokah. Alhamdulillah kami diberi kesempatan untuk hadir di tengah-tengah adik-adik sekalian yang misi salah satu tujuannya adalah untuk mengkaji ilmu di mana saya diminta untuk membahas tentang masalah ya yang saya tulis di buku seri panduan fiqih muamalah di sini yaitu dengan judul permodalkan ilmu sebelum perdagangan ini adalah sebenarnya serial dari beberapa buku yang akan saya susun rencananya tiga seri buku yang ada di sini permodalkan ilmu sebelum perdagangan di seri yang pertama jadi khusus membahas tentang masalah jual beli nanti seri yang kedua Uh, insyaallah akan membahas uh, tiki kontrabuaya. Kemudian yang serial yang ketiga akan membahas tentang ribar dan utang-duitang. Jadi pembahasan yang kita kaji kali ini cuma sekitar masalah jual beli barang-barang uh, yang haram untuk diperdagangkan. Kemudian uh, pandangan jual beli yang telah Dan mungkin di sini ya jadi satu sisi mungkin akan sedikit bertentangan dengan e, bidang ilmu yang kita itu miliki, namun di sini sekali lagi tinjauan kita adalah kita mempelajarinya dari sisi dalil, ya, di mana Alquran mengatakan demikian atau hadis mengatakan demikian, dan nah itulah yang kita praktekkan. Baik e, ringkas saja nanti silakan diperhatikan ini sebenarnya slide yang saya susun minggu lalu untuk presentasi di kelas terang, saya tidak sempat untuk menyusun untuk uh, apa presentasi di sini. Jadi mungkin ada sesuatu yang uh, agak berbeda. Dan ini saya ringkaskan sekali, ringkaskan dengan sangat ringkas dari buku ini, cuma sekitar 20 slide saja. Tapi nanti akan saya jelaskan apa saja yang akan dibahas di sini secara lebih detail, walaupun cuma bahasan ringkas yang kami sajikan di uh, bahan presentasi di sini. Nanti akan saya jelaskan tentang. Bahwasanya berbisnis atau berdagang itu bisa jadi pekerjaan yang utama Artinya punya sisi kemuliaan ya, Bahkan dalam satu hadis itu disebutkan Namun hadisnya itu hadis yang faif Bahwasanya 90 90 dari 90 pekerjaan Yang mendapatkan berkah yang paling besar itu dalam jual beli atau dalam berdagang Dalam berbisnis Kemudian saya akan jelaskan tentang berbisnis yang jujur Lalu barang yang harus diperdagangkan Karena untuk mewujudkan Bagaimanakah bisnis kita itu jadi berkah Maka kita harus tahu Barang-barang yang haram untuk diperdagangkan Terus bentuk jual beli yang terlarang Lalu yang terakhir saya sajikan tips Biar sukses dalam berbisnis Di akhir zaman ya Kita lihat di sini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Layak tianna Layak tianna ala nasi zamanun لا يبر المرء بما أخذ المال أم من حلال أم من حرام؟ Akan datang suatu zaman, dan ini zaman ini sudah ada saat ini juga. Sifatnya seperti ini. Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta. Apakah dari usaha yang halal ataukah dari yang haram? Pokoknya cuma asal kerja. Pokoknya cuma asal berbisnis, pokoknya cuma asal berdagang, tidak tahu apa barang yang dijual, tidak tahu sistem yang digunakan itu sudah disetujui oleh syariat atau tidak. Ya, tujuannya pokoknya orang-orang saat ini cuma mendapatkan. Intinya itu cuma mendapatkan, tidak mau menilai apakah itu diberkahi oleh Allah, apakah ini menempuh jalan yang halal ataukah tidak. Asal dapat itulah yang diinginkan oleh setiap orang. Kemudian di sini. Nabi SAW itu menyebutkan Tentang Pekerjaan yang utama Di mana beliau itu pernah ditanyakan Ayul kas bi atriyab Pekerjaan apa? Yang paling baik Artinya yang paling baik Atriyab justru yang paling baik Yang paling berkah Kemudian baginda Nabi SAW mengatakan Amal rojuli biyadi Wa kullu Bayain magroon Yaitu yang pertama Adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya ya, Dia kerja dengan tangan Contohnya apa adik-adik Ya, Pekerjaan dengan tangan contohnya apa Profesi dengan tangan Mikul-mikul ya, barang Bertani ya. Kemudian ada seorang pengraji Kemudian ada seorang penunis misalnya ini amal rojeli biyadi Ini menunjukkan bahwasanya Tangan ini lebih pantas untuk bekerja seperti itu Daripada mengumis-numis Bahkan dalam suatu hadis Sebutkan orang yang nemis itu ya, Lebih baik dia menerima api dari neraka Daripada dia meminta sesuatu nasi seperti itu Dan Nabi Shalom itu mengatakan pula Yang namanya miskin Itu bukan datang ke suatu rumah Kemudian ditolak yang ketiga itu dia minta satu kurma atau dua kurma kemudian ditolak Atau minta satu suap nasi atau dua suap nasi kemudian ditolak Dan SAW katakan miskin bukan seperti itu Yang namanya miskin itu adalah yang dia itu tidak nabis kumis Padahal dia itu adalah orang yang sebenarnya butuh pada bantuan atau uluran tangan dari orang lain Kemudian pekerjaan yang kedua yang ini yang jadi fokus kita kali ini Waku lupaya'in makhluk yaitu setiap jual beli yang diberkahi yang mabrur diberkahi. Artinya diberkahi di sini banyak kebaikan di dalamnya. Itulah yang dimaksudkan dengan berkah. Ya berkah itu kata para ulama mereka definisikan berkah itu adalah sesuatu yang tetap ada. Jadi barangnya itu tetap ada atau barangnya itu bertambah-bertambah-bertambah. Itu namanya berkah. Maka kalau seorang itu menempuh jual beli yang berkah berarti dia sudah termasuk pada sabda Nabi Sallallam, yaitu mendapatkan ayulkas biat yang pekerjaan yang paling baik. Dan di sini juga menunjukkan bahwasanya e, yang namanya seorang itu jadi pedagang, jadi pebisnis ini bukan suatu pekerjaan yang rendahan, bukan. Namun kadang mindset yang telah terbentuk di tengah-tengah kita orang yang dikatakan uh, sudah bekerja itu kalau sudah jadi pegawai ya betul atau tidak ya, kalau sudah dikatakan sudah bekerja itu kalau sudah jadi pegawai tidak ada yang katakan orang yang mikul-mikul sayur di pasar itu bekerja ya maksudnya profesinya itu ya cuma mikul sayur saja tidak disebut sebagai seorang yang bekerja pasti dibilang wah itu masih nganggur ya itu masih disebut pengangguran ada yang jualan buku itu juga masih disebut pengangguran Ada yang jualan gula itu juga masih disebut pengangguran Yang tidak disebut pengangguran itu kalau sudah masuk kantor Ini mindset yang perlu diubah Nabi SAW katakan sendiri yang namanya orang berdagang namanya orang berbisnis ini adalah usaha yang diperkali Jadi jangan e, terlalu merendahkan pekerja-pekerja yang cuma ya, berdagang Mungkin cuma jualan sayur saja Nah, ya, masya Allah ada yang punya obses sampai meliaran cuma nyetok ya sayur ke pasaran. Ya, saya punya saudara ya di daerah Maluku sana dia kerjanya cuma nyetok sayur dari Surabaya dari Manado cuma ingin masukin di Ambon. Ya, itu penghasilannya sudah lumayan. Padahal cuma jadi penyetok sayur saja, mungkin yang tiap hari duduk di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, ya untuk dia. Dia cuma duduk sesaat saja itu sudah penghasilannya lebih tinggi bahkan mungkin lebih banyak daripada seorang pegawai seperti itu. Jadi kalau mau dari sisi penghasilan sebenarnya bisnis atau menjadi seorang pedagang itu lebih diperkali. Namun di sini intinya kita tidak membahas, tidak membahas ya pekerjaan mana yang mesti kita tempuh. Apakah kita harus jadi pebisnis, apakah jadi pedagang, ataukah kita jadi pegawai kantoran. Kokohnya. Pekerjaan apapun asalkan halal dan berkah, nah itulah yang kita pilih, itulah yang seorang Muslim itu pilih. Ya, dan kalau itu adalah pekerjaan yang halal, maka kata Nabi SAW, eh hari salamanya, fau wasaindillah walatajis. Ya, bersemangatlah kalian dalam menaik hal yang bermanfaat untuk kalian dan minta tolonglah pada Allah dan janganlah pernah merasa malas. Jadi kalau itu memang pekerjaan yang baik meskipun seorang pegawai sekalipun, meskipun juga dia cuma pekerja ya buruh di pasar atau pekerja buruh bangunan, ya namun itu adalah pekerjaan yang baik maka ditempuh. Bersemangat untuk menempuh pekerjaan seperti itu daripada meminta-minta, daripada mengemis-memis. Kemudian minta tolonglah pada Allah dan jangan patah semangat dalam bekerja. Di sini ada untung atau rugi yang kami sebutkan, ya. Ini kalau menjadi pegawai Ini untungnya dan ruginya ya Ini Kalau pegawai tidak butuh modal besar Kecuali nyobok ya. Kecuali nyobok baru dia butuh modal Asalnya tidak Diatur waktu Artinya dia harus konsekuen dengan waktu yang ditetapkan Masuk jam 8, pulang jam 4 sore Gajinya tetap Ada dana pensiun lagi ya. Kalau seorang pengusaha gimana? Ini prinsipnya seperti ini Butuh modal Ya, namun ee, perlu dipahami juga tidak semua bisnis itu mesti butuh modal. Misalnya untuk bisnis zaman ini cuma dengan modal kepercayaan saja. Ya, ada yang punya jualan baju. Kemudian kita katakan ini saya jualkan, barangnya saya pasarkan di website saya. Nanti kalau laku, tolong nanti barang ini ke, dikirimkan langsung ke konsumen. Disebut apa ini? Hah? disebut apa? cerita baju bukan istilah ekonominya atau istilah apa bisnisnya? istilah C bisnisnya? nah dropshipping, ya ini asalnya boleh. jadi cuma modal itu modalnya kepercayaan dia tidak perlu ya bermodalkan uang. dia cuma cari mana yang punya stok baju, ya dia kemudian pasarkan pampang e, bajunya foto-foto dari baju tersebut di website Kemudian setelah itu e, kalau lagu ya uang ditransfer ke rekeningnya nanti dari pihak yang punya barang tadi, produsen tadi langsung kirim kepada konsumen. Ya, ini diperbolehkan. Ya, ya, karena yang tadi pasarkan tadi di website tadi ini sebagai wakil. Ya, sama seperti orang yang jualan di toko, ya. Dia punya pegawai, pegawai ini yang jualan milik majikannya. Sama seperti itu statusnya jadi sebagai wakil seperti itu boleh. Jadi tidak semuanya butuh modal. Ya, di sini harus dipahami dulu kalau ingin berbisnis itu tidak semuanya butuh modal. Kemudian harus pintar mengatur waktu. Ya, beda dengan pegawai tadi diatur waktu. Kalau ini dia harus pintar-pintar mengatur waktu. Kemudian pengusaha memang gajinya tidak tetap, namun hasilnya Insya Allah lebih memuaskan. Ya, Insya Allah lebih memuaskan. Namun kadang memang butuh proses. Kadang ada yang butuh. Satu tahun, dua tahun dulu baru setelah itu usahanya itu jalan. Ya satu tahun atau dua tahun itu baru proses untuk pemasaran, baru promosi dan seterusnya. Ya setelah itu beberapa lama baru uh, usaha tersebut bisa menghasilkan hasil yang banyak. Kemudian pintar menabung untuk usia tua. Walaupun tidak ada dana pensiun seperti layaknya pegawai, namun dia bisa juga menjadikan dana untuk usia tua. Nah, kalau memilih jadi pengusaha, pebisnis, ya, karena ini bahasanya yang untuk pebisnis yang kita bahas di sini, maka harus memiliki modal dalam berdagang. Modalnya ini kita tahu ya, modal ya, bagaimana cara berdagang, bagaimana cara memasarkan, ya tentu saja kita butuh. Ini bukan bagian saya, saya tidak membahasnya. Ya, silakan nanti adik-adik membahas sendiri seperti itu mencari literatur atau pelajaran tentang hal itu yang di sini saya. Tekankan adalah, kalau mau berbisnis berdagang, hendaklah punya ilmu ya yang berkaitan tentang masalah jual-beli. Apakah barang ini kalau saya jual itu boleh atau tidak? Sistem ini yang saya gunakan itu sah atau tidak menurut Islam. Ingat sekali lagi, kita bukan berdagang itu ingin cuma sekedar laris atau ingin dapat untung. Seorang Muslim harus punya prinsip, usahanya itu yang dia jalankan apakah diberkahi atau tidak. Sehingga jangan cuma ditanyakan, ini gimana biar usaha saya tetap bisa laris, bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Jangan cuma cukup seperti itu. Namun harus apa? Tanya, apakah usaha yang dijalankan ini sudah diredoi oleh Allah dan Rasulnya atau tidak? Sudah sesuai dengan hukum-hukum Islam atau tidak? Maka harus bekali diri dengan ilmu terlebih dahulu. Makanya saya katakan dalam judul buku ini, bermodalkan ilmu. Jadi ilmu itu lebih penting di sini. Biar apa usaha kita itu diberkahi Kata Umar bin Khattab Radhiallahu anhu Beliau mengatakan La yaktajir fisukina illa man fatiha Wa illa aklar riba Janganlah kalian berdagang Di pasar kami Janganlah seorang itu berdagang di pasar kami Kata Umar Kecuali kalau dia benar-benar paham -benar Punya ilmu Tentang masalah jual beli tersebut Hukum halal haram jual beli kalau tidak kata Umar, dia akan terjerumus pada memakan riba. Nah, cari bisnis yang halal. Dan asalnya yang harus dipahami kaidah yang perlu dipahami dalam masalah berbisnis, dalam masalah dagang, dalam masalah jual beli, hukum asalnya itu halal. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 275, "Wa halallahul bay'a wa harramar riba." Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau jual beli dihalalkan, maka hukum asal suatu bisnis, suatu usaha ya itu halal. Sampai di situ ada masalah, misalnya menimbulkan kezaliman, misalnya di situ ada bentuk kecurangan, misalnya di situ ada bentuk penipuan. Baru jual beli atau bisnis tersebut jadi masalah. Asalnya jual beli itu hukumnya halal. Kemudian Allah mengharamkan riba. Riba sebaliknya riba itu bukanlah jual beli. Allah sudah bedakan. Kalau jual beli halal, kalau riba itu haram. Ya, kalau jual beli itu halal, ya, riba itu haram. Dan yang namanya riba untuk zaman saat ini kadang triknya itu dengan trik jual beli. Ya, kadang triknya itu dengan trik jual beli. Contoh misalnya. Kita ketika ingin beli motor. Ya, misalnya motor Vario. Berantah sekarang motor Vario? Hah? 15 juta lah, taruh 15 juta Ya, Punyanya modal cuma 1 juta saja Punya untuk DP 1 juta saja Maka datang bayaran DP 1 juta Kemudian untuk penyelesaiannya Untuk pembayaran selanjutnya nanti ngicil ya, Kepada pihak leasing atau perkreditan Di sini ada bentuk kerjasama yang dilakukan sebenarnya Ya, kalau kita lihat secara uh, kasat mata kita lihat oh ini jual beli kita beli motor. Namun yang terjadi itu sebenarnya uh, pihak leasing itu membeli secara tunai kepada pihak dealer karena dealer itu tidak mau meluntaskan dia ingin utang ingin uangnya itu cepat berputar ya sehingga dari leasing nanti serahkan uang tunai tadi 15 juta. Pokoknya urusan selanjutnya untuk pembayaran misalnya sampai lunas itu 20 juta, pokoknya urusannya dengan pihak leasing atau per kredita. Hakikatnya di sini bukan jual beli. Namun apa? Mengutangi. Intinya mengutangi 15 juta. Ya, suruh kembalikan 20 juta. Berbeda. Ya, kita lihat kita kalau datang ke situ tanya, memang kita beli motor. Namun yang terjadi itu bukan beli namun apa? Hakikatnya adalah utang piutang yang di situ dicari keuntungan dan para ulama punya kaidah dan ini mereka sepakati ya qulurridin jarra manfaatan fa huwa riba. Setiap utang piutang yang di dalamnya itu ada keuntungan maka itu adalah riba. Ya, tadi 15 juta dia tarik untung sampai 20 juta tadi, maka selisih 5 juta tadi, nah itulah yang disebut riba. Jadi akikatni itu adalah utang-piutang bukan jual-beli. Dalam jual-beli modal yang mesti kita miliki sebagai seorang pebisnis harus jujur. Lihat di sini dalam hadis disebutkan jual-beli yang bisa membawa kebaikan adalah jika antara penjual dan pembeli itu saling jujur. Nabi sawal mengatakan al-bai'ni bil kiyat malamnya terfarto. Yang namanya penjual dan pembeli itu punya hak kiyat. Yang dimaksudkan dengan hakia di sini adalah memutuskan untuk melanjutkan atau tidak jual beli tersebut. Kita misalnya datang ke kasir. Ya datang ke kasir bawa barang ya satu keranjang. Ternyata uang tidak pas dengan jumlah barang tadi. Kalau ini totalnya 500.000, yang uang yang kita punya cuma 300 ribu saja. Selama belum tadi berpisah Maka transaksi ini bisa kita batalkan Kita katakan, oh maaf saya cuma ambil sedikit barang saja Itu namanya Masih punya hak hiyah Dia memutuskan untuk lanjut atau tidak Beli barang tersebut Nah lalu Nabi katakan fa Fa'in sadaqa Wabayyana burika Lahumma fibayi ihma Jika antara penjual dan pembeli saling jujur Maka modal disini Yang Nabi SAW sebutkan Selain kita punya modal ilmu Adalah kita hendaklah Bangun juga sifat jujur. Ya, jika penjual dan pemberi saling jujur, komdin menjelaskan tentang air yang di air pada barang yang dijual, maka burika kata Nabi saw akan diberkahi jual beli tersebut. Wa inka jabab wa kata ma muhikot Namun jika di situ ada kedustaan, artinya saling menipu. Ya bohong. Walaupun mungkin untungnya itu besar, Wakatama juga menyembunyikan Aib yang ada, maka akan terhapuslah berkat dari jual beli tersebut. Akan terhapuslah berkat dari jual beli tersebut. Nah, jadi di sini perlu ada kejujuran ketika kita membangun bisnis atau melakukan jual beli. Kemudian prinsip lagi di sini yang perlu diperhatikan jual beli itu tidak ada paksaan. Artinya di sini harus saling rido. Kalau tidak saling rido, tidak boleh. Misalnya ada yang dipaksa untuk jual barangnya atau ada yang dipaksa untuk membeli sesuatu, maka Islam itu melarangnya. Karena Allah itu katakan, ya niwaladina amanulataqul amwalah pembayno pembilbatihi illa antaku najjaratan antara dimingkum. Dalam Surat An-Nisa ayat ke-29 Allah katakan. Ya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kalian. Jadi jual beli boleh dilakukan jika didasari suka sama suka. Maka di sini tidak dipersyaratkan harus ijab kabul dengan menggunakan ya ucapan lisan. Pak ini saya beli, komge yang penjual katakan, "Oh, ini saya jual." Tidak perlu seperti itu. Lihat cara terakhir dikatakan, "Yang penting saling rido." Misalnya, ini ada di sebagian mesin jual aqua. Cuma masukkan uang berapa lembar? Mungkin 5.000 atau 10.000. Baru botol ini kan keluar. Pakai ngomong enggak di situ? Ya, mesin saya beli. Terus mesinnya ngomong lagi. Ya. Enggak ada kan seperti itu? Enggak ada. Tapi dalam mazhab syafi'i, dalam mazhab syafi'i itu disebutkan bahwasanya Dalam masalah akad itu mesti ada ijab kubul dengan suara Artinya ada yang ngomong saya beli, ada yang ngomong saya jual Kalau tidak seperti itu tidak sah Maka pendapat ini pendapat yang lemah Kenapa? Dapat, dapat uh, menghapuskan segala bentuk jual beli yang ada saat ini Sekarang kalau kita cuma datang di kasir, kita gak pakai omongan Cuma datang saya setor barang Kan nanti tinggal dihitung terus cuma lihat aja nggak ngomong lagi kan cuma lihat oh itu berapa seratus ribu kasih uang, pergi setelah itu tidak ada bentuk omongan ya sama juga dengan mesin tadi sama juga kalau kita melakukan transaksi misalnya lewat toko online ya lewat uh, mungkin cuma sekedar baca kemudian kirim ada cart di situ ada keranjang situ masukkan kemudian jumlahnya berapa tinggal masukin kartu kreditnya kemudian tinggal bayar sudah selesai jadi jual beli itu yang penting didasarkan suka sama suka, tidak ada paksaan saling ridho satu dengan lainnya. Tidak mesti ada ijab kabul secara lisan. Contohnya di sini saling ridho itu meski tidak bertatap muka ini contohnya transaksi jual beli dengan transfer via ATM. Dan barang nanti tinggal digirim saja. Ya, mungkin nanti transaksi awalnya ini barangnya apa yang mau dibeli, transaksi lewat BBM misalnya, lewat WhatsApp misalnya. Ya. atau mungkin lewat chatting misalnya. Ya. Setelah deal, uangnya sudah transfer, ini transfer via rekening ini. Ya, setelah dikirim setelah dibuktikan pengusaha ini sudah ditransfer, dikirim bukti transfernya kemudian barang itu dijual. Nah, ini semua sebenarnya bisa jadi pedagang dan pengusaha ini asalkan apa? Yang pertama merdeka. Kemudian sudah mukallaf artinya ee uh, terbebani syariat artinya dia sudah bisa melakukan jual beli dengan pantas anak anak itu belum bisa minimal di sini para ulama katakan dia sudah majis maksudnya sudah bisa membedakan antara baik dan buruk sudah tahu ini sepuluh ribu rupiah ini sudah tahu ini lima ribu nah itu sudah bisa melakukan jual beli kalau orang yang idiot tidak bisa ya orang yang idiot tidak bisa ini dia tidak masuk dalam sifat yang ketiga di sini tidak punya rusdu tidak bisa membelanjakan harta ya dia tidak bisa membelanjakan harta. Nah, kalau itu barang orang lain harus ada izinnya. Nah, ini tentang masalah jual beli yang saya contohkan sekarang, kita kalau menjual barang orang lain ini milik orang lain mesti dengan izinnya. Satu contoh yang saya berikan di sini pertama kali, misalnya ada yang pinjamkan motor kepada kita. Ya, maka tidak boleh motor tersebut dijual. Harus dengan apa izinnya. Namun ada pembahasan satu pembahasan satu pembahasan fikih yang ini juga pernah Nabi Sosalam itu praktekan dengan seorang sahabat. Nabi Sosalam cuma memberikan kepada dia satu ukiah, ya, cuma memberikan di sini ada nama mata uang dahulu disebut satu ukiah seperti itu. Kemudian ya uang ini dia gunakan untuk beli satu kambing sebenarnya. Namun ya dari uang tadi dia bisa dapat dua kambing. Kemudian kambing ini dia jual lagi. Jual lagi dapat lagi satu uqiyah. Akhirnya dia bawa pulang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam modal yang satu uqiyah yang tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beri ditambah bonus satu kambing. Berarti ada harta yang dia belanjakan tanpa minta izin pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika dia datang ke hadapan Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ridha ya, menyetujui hal itu, maka tidak ada masalah. Sehingga sing saya contohkan yang pertama, misalnya barang pinjaman itu dijual Ya tadi saya contohkan ya asal dapat izin setelahnya. Kalau dipinjamin motor kemudian jual kemudian yang punya barang katakan uang siapa suruh kamu jual maka harus kembalikan. Ya, dia telah melakukan kesalahan dalam hal itu. Contohnya lagi di sini konsignasi. Ya mungkin adik-adik ada yang sudah bangun bisnis atau sebagian kita tuan yang sudah berbisnis misalnya ya bisa buat kue atau snack lah terus dibungkus terus dimasukin di toko-toko. Dititip di situ, Ya nanti kalau sudah laku baru barangnya itu diambil Nah itu namanya nitip barang di warung tadi Itu namanya konsinyasi. Nah ini juga dibolehkan Yang namanya yang punya barang tadi Kita yang jual tadi, kita yang buat snack tadi Yang buat kue tadi Kita ini mewakilkan kepada yang punya toko Artinya kita sudah izinkan Ini juga sah-sah saja Jual beli semacam itu Ya ini satu contoh kasus ya. Ini sengaja saya angkat ini biar paham ya. Saya tidak bisa paksakan juga untuk yang terakhir ini ya. Sino untuk barang bajakan. Nah karena menggunakan barang bajakan ini termasuk menggunakan barang tanpa izin. Ya. Kayaknya gampang untuk masalah ini kita dalam sholat saja. Ini saya ibaratkan kita dalam sholat misalnya ya. dalam sholat kita dapat shab pertama. Lagi-lagi sobat berjamaah dapat shab pertama. Maka kalau sudah dapat tempat itu duluan, tidak boleh ada yang datang belakangan kemudian usir. Mas-mas, ini saya tiap hari sholat di sini. Ya, saya tiap hari sholat di sini. Saya berhak dapat tempat ini daripada kamu. Kamu baru datang kan? Kamu baru, baru datang sini kan? Saya sudah dari kemarin-kemarin. Tidak bisa. Siapa yang datang duluan, artinya yang kuasai tempat tersebut duluan, maka dia lebih berhak. Maka demikian juga untuk suatu barang hasil cipta. Ya, siapa yang menciptakannya berarti dia yang berhak untuk memanfaatkannya lebih dahulu. Yang lain mau gunakan harus minta izin. Berarti kalau dia yang itu bajak, melanggar hak cipta di sini tidak dibolehkan. Hendaknya jual beli barang haram. Di sini saya sebutkan barang-barang haram ya. Contohnya apa di sini? Kalau sebagai pebisnis harus ingat, ingat ini. Ini barang-barang yang tidak boleh dijual. Contoh. Anjing. Ini jelas. Ya. Bahkan untuk seorang muslim yang memelihara anjing Kata Nabi S.A.W Kalau anjingnya itu tujuannya Bukan untuk jaga hewan ternak Bukan untuk jaga tanaman Bukan untuk berburu Artinya cuma taruh di rumah saja Ini termasuk dalam hal ini Itu maka setiap harinya pahalanya itu akan berkurang satu kirot Satu kirot itu apa? Kata Aqtibi seorang ulama Beliau katakan satu kirot itu sebesar gunung uhud semisal gunung uhud Gunung uhud itu panjangnya tujuh kilot Ya Gunung Uhud tuh panjangnya 7 kilo, jadi pahalanya hilang banyak ketika itu. Kalau tidak punya pahala gimana ya? Sudah ditambah dosa terus, ditambah dosa terus. Jadi seorang muslim tidak boleh melakukan jual beli anjing tadi dan tidak boleh juga uh, memeliharanya. Kemudian yang kedua babi, ya senyum manis ya. Babi di sini seluruh tubuhnya, dagingnya, jerawannya, segala macamnya itu tidak boleh diperjualbelikan. Namun satu masalah di sini seperti E, kaitannya dengan kuas, ada muncul sekarang e, kuas dari bulu babi, ya, kuas dari bulu babi. Maka di sini kembali ke permasalahan para ulama tentang bagian-bagian tubuh hewan yang di mana bagian tubuh itu dia tidak mengalami pembusukan. Jadi kita ya tahu bahwasanya kalau misalnya daging kita taruh begitu saja besok sudah busuk. Ya, namun kalau bulu Gimana kalau kita taruh begitu saja jadi busuk enggak? Enggak Maka menurut mazhab imam malik Seperti ini tidak masalah Ya bulu seperti ini tidak masalah meskipun dari bulu babi Maka kalau tinjauannya dari fikih mazhab maliki Ini masih dibolehkan untuk Ya menggunakan kuas dari bulu babi Namun kalau ada kuas yang lainnya itu lebih aman Kemudian jual beli kucing ya, Nah s.a.w. itu mengatakan Naha ansamani sinawu yaitu beliau itu melarang dari upah jual beli kucing, ya. Jadi memperoleh gimana ya? Pokoknya nggak lewat jalan jual beli. Dikasih cuma-cuma, ya. Ada tetangga yang punya lebih dikasih kepada kita, itu baru dibolehkan. Jual belinya tidak dibolehkan. Hadis katakan demikian ya. Kita coba sifatnya sami nawaitona. Kita dengar, kita taat. Kemudian jual beli minas nih jelas. Ya, minuman keras dan Nabi sallallahu alaihi katakan tentang definisi miras atau khamar ya kita biasa sebut dengan khamar khamar itu yang dimaksud adalah kullu muskirin khamrul setiap yang memabukkan itu khamar wa kullu muskirin haramun dan setiap yang memabukkan itu haram maka khamar di sini Nabi sallallahu itu definisikan dengan apa segala sesuatu yang memabukkan berarti kalau tidak membuat mabuk ini berarti tidak masuk dalam kategori homer Contoh Alkohol antiseptik Untuk luka ya Itu kalau dikonsumsi mabuk Atau mati Hah? Mati Berarti tidak masuk dalam definisi homer Nabi SAW juga mengatakan tentang homer adalah Columus muskirin homerun Segala sesuatu yang memabukan Parfum sebagainya memakai alkohol Ya ada yang pakai alkohol kan dan alkohol itu sifatnya untuk menekan biar keluar dalam bentuk gas. Ya, biar keluar dalam bentuk gas. Makanya yang pakai semprot-semprotan itu misalnya itu karena ada alkoholnya di situ. Makanya bisa ditekan. Sama dengan tadi prinsipnya. Apakah masuk dalam definisi khamar? Kalau diminum bisa mabuk atau ada yang cium parfum beralkohol bisa mabuk? Ya. Bisa. Ada? Tiada. Atau malah buat mati, ya mungkin yang kedua. Maka ini juga tidak termasuk khomar. Ya, jadi pengertian khomar itu adalah bukan segala sesuatu yang mengandung alkohol. Ya mungkin adik-adik pernah baca di internet, misalnya ada yang definisikan seperti itu. Ini orang yang tidak tahu bidang ilmu. Ya, yang namanya khomar, Nabi SAW sudah jelaskan definisi itu yang kita pakai. Berarti jangan kita ini, jangan kita meluaskan. Definisi ini yang kita pakai berarti segala sesuatu yang memabukan saja Nabi tidak katakan segala sesuatu yang mengandung alkohol Tidak Maka cuma kita katakan bahwasanya yang memabukan itulah yang disebut Hamar Yang lainnya lagi Darah Namun di sini kalau e, Misalnya dalam PMI Kalau itu untuk mengganti biaya operasional di sini tidak termasuk di dalamnya Namun kalau ada misalnya yang tidak punya uang Kemudian cuma bisa Jual darah Ya eh? Biasanya tukang becak ada yang seperti itu di pasar Sarjito. Ya jadi cuma ya pas nggak ada duit itu ya sudah saya donor darah saja biar dapat uang. Tidak boleh. Kopanya yang Jual beli bangkai ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian barang tidak boleh dijual belikan lagi. Ini adalah aksesoris Natal. Karena ini segala sesuatu yang mendukung dalam ritual agama lain. Ya ini tidak diperbolehkan juga. Begitu juga setiap makanan yang haram. Yaitu hewan-hewan yang diharamkan di sini saya beri gambar apa ini Kodok pakai payung kan Kodok berarti Karena Nabi SAW katakan kodok itu tidak boleh dibunuh Kalau tidak boleh dibunuh berarti Boleh dimakan gak Bum, Tidak boleh dibunuh Maka jelas tidak boleh di, dimakan Ya Segala hewan yang tidak boleh dibunuh Berarti tidak boleh dimakan Seperti misalnya juga lebah Atau taon, kemudian ada e, Semut, itu tidak boleh ya. Tidak boleh dijadikan makanan. Namun kalau bercampur dengan yang lainnya itu baru dibolehkan. Contohnya lagi di sini yang termasuk makanan yang haram, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Contoh tikus, contoh ular. Contoh cecak ya misalnya ya, yang atau tokek yang sebangsa dengan itu, nah ini juga diharamkan untuk dimakan. karena untuk tokek atau cecak tadi ini Dikatakan sebagai hewan yang fasik Hewan yang fasik karena Dia dahulu itu Membuat api Yang membakar Nabi Ibrahim itu tambah besar Ya maka disebut dengan hewan yang fasik Lalu apa saja bentuk jual beli yang terlarang Di sini saya sebutkan beberapa Yang pertama Jual beli yang mengandung gorong Dan gorong ini yang dikatakan oleh para ulama Ini yang jadi sebab Jual beli itu rata-rata bermasalah Ini karena mengandung gorong Contoh misalnya Jual beli yang mengandung goror Goror itu maksudnya Hasil akhirnya itu tidak jelas Hasil akhirnya itu tidak jelas Contohnya misalnya Ada sebuah tempat pemancingan Masuk ke dalamnya Diberikan tarif Pokoknya mancing dapat atau tidak satu jam di sini dua ribu. Apa yang tidak jelas di sini ikan yang diperoleh tidak jelas. Ya ada unsur gorol. Tidak jelasnya gimana? Wong kalau kita cuma duduk saya cuma uh, duduk satu jam mancing sudah bertahan lama di situ. Yeah. Tidak dapat apa-apa kita tidak akan dapat bawa pulang ikan. Kalau dapat ya mau dapat sedikit dapat banyak ya tetap tarifnya dua ribu. Maka ini menunjukkan bahwa ini ada ketidakjelasan Dengan hasil akhirnya Tidak dibolehkan Dan tentang masalah ini akan merembet Pada masalah kontemporer yang lainnya Tentang masalah goror ini Banyak sekali transaksi transaksi yang bermasalah Itu karena memiliki sifat goror Contohnya misalnya Pada asuransi Ya Contohnya misalnya pada asuransi Asuransi kita uh, Nanam premi terlebih dahulu Untuk masalah klaim tidak jelas Berapa besarannya, kapan waktu kita peroleh Ada eksiden atau tidak baru kita bisa Mendapatkan klaim tadi, kalau tidak ada eksiden Maka tidak ada sama sekali mendapatkan Klaim Ada unsur di situ. Kemudian jual beli yang mengandung riba tadi yang saya sudah sebutkan uh, Jual beli kredit motor Dan rata-rata untuk jual beli yang ada saat ini dengan sistem kredit, di mana kreditnya itu melibatkan tiga pihak, ada dealer, ada leasing atau perkreditan, maka itu sudah jelas riba. Ya walaupun dia pakai trik apa, jual beli, jual beli secara perkongsian, tetap karena ada melibatkan tiga pihak Tapi seperti saya sebutkan transaksinya itu menyebabkan permasalahan karena ada unsur riba di dalamnya. Kemudian yang ketiga ada penipuan. Pernah Nabi SAW itu datang ke suatu pasar. Melakukan sidak di situ. Ya. Beliau ketika itu melihat ada seorang penjual. Jual gandum. Gandum yang jelek itu disembunyikan di dalam. Kemudian gandum yang kasar. Eh, gandum yang bagus itu ditaruh di luar. Maka ketika itu Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam gandum tadi. Dapatilah gandum yang basah. Gandum yang jelek di dalamnya. Karena cuma ditutup saja dengan gandum yang bagus di luar. Maka ketika itu Nabi SAW itu mengatakan kepada orang tersebut, man ghosyana falisabina. Siapa yang menipu kami? Siapa yang mengelabui kami maka dia tidak termasuk golongan kami. Berarti di sini jual beli yang ada unsur penipuan dalamnya tidak dibolehkan. Jual beli yang tidak dibolehkan lagi yang menimbulkan kerugian bagi halayak ramai. Contoh menimbun bensin. Ketika harga mau naik ya. Kemudian ditimbunlah bensin tersebut Membuat stok bensin di masyarakat itu jadi sulit Sehingga kalau ada yang mau cari Bisa semula harganya itu Rp7.000 Misalnya kalau yang ada di warung-warung uh, kecil -warung, Rp7.000 Ini meningkat sampai jadi Rp15.000 Mempersulit orang lain Ini juga bentuk jual beli yang dilarang Kemudian jual beli yang dilarang lagi adalah Jual beli saat solat Jumat ya Karena diperintahkan ketika solat Jumat Fas'aw ila zikrillahi wazharul bayi Bersegeralah untuk memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan solat Jumat dan tinggalkanlah jual beli. Maka jual beli tidak boleh ada ketika agan Jumat kecuali bagi yang tidak melaksanakan solat Jumat yaitu para wanita. Para wanita masih boleh, kalau laki-laki tidak boleh. Kemudian jual beli di lingkungan masjid. Ya yang dimaksudkan di lingkungan di sini artinya masuk satu pagar dengan masjid. Kalau masjidnya tidak ada pagar ya selamat. Hanya di area masjid saja tidak boleh. Selama di area masjid saya tidak boleh melakukan jual beli. Nabi saw pernah mengatakan kepada kita, kalau kamu untuk melihat ada orang yang melakukan jual beli di masjid, maka kamu ngomong sama orang tersebut, ya mudah mudahan kamu bangkrut, mudah mudahan kamu bangkrut, mudah mudahan kamu bangkrut. Ya. Kita diperintahkan apa? Ngomong pada orang yang jualan di di masjid, mudah mudahan kamu bangkrut, mudah mudahan kamu bangkrut, mudah mudahan kamu bangkrut. Nabi perintahkan seperti itu. Ya, maka ini menunjukkan Tidak boleh melakukannya Di masjid Termasuk ini para ulama katakan di lingkungannya Karena mereka punya kaidah Di sekelilingnya sesuatu Masuk pada sesuatu tersebut Jadi kalau masjidnya itu dilarang jual beli Maka di pagar masjidnya Selama masuk dalam pagar masjid tidak boleh melakukan jual beli Kemudian jual beli yang menimbulkan permusuhan yang terakhir Contoh misalnya Ini sedang melakukan transaksi Ya, sudah model ini. Pembeli tawarkan dengan harga misalnya 1 juta. Datanglah pembeli yang kedua, tawar dengan harga lebih tinggi. Oh, saya berani 1,5 juta. Jadi cek sok ketika itu. Nah, maka pembeli yang kedua ini telah membuat masalah, ya. Akhirnya timbul permusuhan, ya. Apa ini lakukan ini suatu hal yang tidak dibolehkan. Nah, yang terakhir yang kami bahas, biar bisnis berkah apa yang harus dilakukan biar bisnis itu berkah? yang pertama bisnis itu yang perlu dipahami butuh sabar. orang kalau bangun bisnis dia mulai berdagang, ya itu butuh kesabaran untuk modalnya itu kembali, untuk dagangannya itu laris. ya tidak mungkin sekarang baru buka langsung sudah penuh langsung pelanggan di situ tidak. harus butuh kesabaran. maka seorang pelaku bisnis berarti harus melatih dirinya untuk bersabar. kemudian komitmen dengan waktu. Kemudian lagi jauhi Pinjaman riba ya. Karena tadi saya katakan Tidak selamanya bangun usaha Itu mesti dengan modal Kemudian kalau sudah seperti itu Berarti pinjaman seperti ini ya Pinjaman yang tidak halal seperti ini Berarti juga bukan suatu hal yang urgen, Bukan suatu hal yang darurat ya. Sehingga Biar apa, jual belinya Atau bisnisnya itu diberkahi Maka yang diharamkan Anda lagi tinggalnya Kemudian juga di sini jangan dilupakan ya yaitu banyak-banyak berdoa. Biar bisnisnya itu lancar. Kemudian juga jangan lupa bayar zakat ini suatu kewajiban. Kemudian ya perbanyak juga sedekah sunnah lalu yang terakhir bakti pada orang tua. Ya, ini yang terakhir yang saya sebutkan ini bukan hanya kunci dalam berbisnis namun Ya, untuk seseorang itu sukses dalam segala hal kuncinya juga pada baktinya pada orang tua. Dan namanya berbakti itu artinya selama menyenangkan orang tua dalam hal yang bukan diharamkan, bukan dalam hal maksiat. Ya, misalnya orang tua suruh ya lulus kuliah harus ya tiga tahun misalnya, misalnya. Ya maka harus ya memenuhi itu. Ini merupakan tanda bakti pada orang tua. Ya misalnya orang tua pingin kamu jadi PNS pengen kita itu jadi PNS ya kita kalau menuruti orang tua orang tua kita seperti itu dia itu senang maka itu dikatakan berbakti. Nah ya, kemudian kunci sukses bisnis yang terakhir yang kami sebutkan di sini selalu konaah artinya merasa cukup meski memperoleh sedikit. Nabi sosroh itu mengatakan ya konaahulah manuhudiyat ilal islam waruziikal kafah wa koni abhihi Ya, Nabi katakan sungguh sangat beruntung orang yang telah mendapatkan petunjuk dalam Islam. Kemudian dan dia diberikan rezeki yang cukup. Lalu dia dianugerahkan sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka tadi di awal dikatakan inilah orang-orang yang beruntung. Nah, ini demikian apa yang kami sampaikan, ya semoga bermanfaat. Ya, terima kasih Tuhan ini e, pemelajaran yang semakin berat ya teman-teman jadi untuk umpan langsung saja Jadi saya rasa banyak pertanyaan yang akan muncul silakan mulai mungkin saya buka dulu tiga oh, pertanyaan langsung dari langsung ngomong ya ini cari tiga pertanyaan terjawab dari iqbal saudara ini yang pertama saya ingin menyinggung permasalahan kontemporer saat ini karena, karena suatu -suatu, suatu ini sudah menjadi seperti di yang berita di pertama di pemerintahan nah, saat yang saya ingin tanyakan adalah sistem apabila kita mungkin saat ini kita mengkaji sebagai individu kita sebagai aspek itu mungkin kita akan dalam dalam menjalankannya akan, Tapi ketika kita Mungkin dari salah Seorang dari kami yang berusaha ekonomi Yang juga pasti akan berkarir Beberapa di pemerintahan Di sektor fiskal atau menerbaik itu nah, Itu nanti berusaha dengan Semacam komunikasi Yang saya ingin tanyakan Fokus ke dalam komunikasi Indonesia kan e, Sudah lama mempunyai hutang Di mana hutang itu sudah Satu yang tidak bisa di sudah kata sih karena setiap negara pasti di negara ini pasti di dunia memiliki jumlah jalan untuk memacu perubahan ekonominya. Nah, utang iluan salah satunya untuk melalui obligasi, <tuh> di mana masyarakat membeli obligasi dari pemerintah, dari korporasi, retail maupun yang salah besar Melalui perusahaan Nah yang saya ingin tanyakan obligasi disitu kan mengandungi di groses dari keuntungan obligasi berapa persen misalkan bunga, 8 persen, komponnya atau 10 persen itu yang bisa dihukum seperti saat ini nah transaksi seperti itu dilarang mungkin kita sebagai aspek mikro kita sangat mudah dalam menjalankannya kan tapi apakah kondisi kita sebagai pemerintah atau Menteri atau Presiden dalam menanggapi transaksi yang haram seperti itu, kan kita tidak mungkin langsung melarang obligasi itu beredar karena alasannya itu haram atau semacam instrumen-instrumen lain yang di situ terkait ada riba maupun boroknya. Nah itu bagaimana sebaiknya sikap kita yang tepat saat membidik posisi kita dalam menjadi ulil amri atau sebagai pemegang kebijakan? Isu itu dalam menanggapi kasus kontemporer, contohnya obligasi. Terima kasih. Pertanyaannya sulit-sulit nih. Saya kadang kalau mau jawab yang sulit-sulit itu, -sulit ya. Tidak. Ya. Uh, bukan. Karena saya lihat kondisi, wah ini bisa mengancam saya ini. Kalau saya jawab. Jadi kadang kemarin juga ada sesi pengajian di desa, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan seperti juga saya cuma bilang, Pak ini kalau saya jawab ini, ini saya yang teranjam, nah, gitu. Jadi intinya kalau kita sudah tahu seperti itu memang bermasalah dari sisi transaksinya dan semacamnya, maka sikap kita kalau sebelum kita terjun di situ, maka kita perlu selidiki dulu bahwasanya pekerjaan ini apakah mendatangkan jadi Allah atau tidak. Ini harus kita telusuri terlebih dahulu. Kalau itu mendatangkan jodoh Allah, ya maka kita tempuh pekerjaan tersebut. Namun kalau tidak, ya kita sudah jauh-jauh hari untuk meninggalkan, sudah punya prinsip untuk meninggalkan semacam itu. Nah, taruhlah kalau kita sudah di dalamnya, nah ini sedikit agak bermasalah juga bagi saya ketika menjawab juga saya katakan bahwasanya, ya kalau kita posisinya sebagai orang yang punya kekuasaan ketika itu bisa merubah, ya kita rubah namun kalau tidak bisa karena ada orang di atas kita lagi yang punya e, kewenangan yang lebih daripada kita, ya maka ketika itu saran saya ya kita tidak turut serta secara langsung, kita tidak turut serta secara langsung mungkin yang lainnya yang tidak tahu tentang masalah ini sudah biarkan mereka yang mengurusnya, ya, Ini masalah kompleks sekali saya kalau katakan tidak ya tidak kalau seperti itu, namun masalah praktek di lapangan kalau kita tidak kita mau meninggalkan itu ya sudah berarti dari awal tadi Namun kalau ini sudah terjadi, kita sudah punya uh, kewenangan di situ, dan sulit untuk bertindak, ya sudah. Serahkan pada orang-orang yang mungkin itu anak-anak buah kita misalnya di situ, atau teman-teman yang lain di bidang-bidang yang lainnya. Untuk mereka menguruslah tadi, sehingga kita yang terhindar, dari yang diharapkan. Jadi cuma saya jawab umur saya seperti ini. Terusnya, saya jawab dulu apa kakak, tulisannya ya. Bolehkah kita dalam berdagang mengambil untung 100% atau lebih dalam masalah untung tidak dibatasi Kecuali misalnya jadi calo, makanan tanah nah, Dari pihak penjual itu katakan yang punya tanah katakan kamu gak boleh cari untung Jual 100 juta ya 100 juta, nanti untungnya saya yang beri Ketika itu berarti dia tidak boleh cari untung ketika itu Kalau dia cari untung, kalau dapat komisi lagi berarti yang untung yang dia cari sendiri tadi dapat untung yang haram intinya yang namanya jual beli untung tidak dibatasi juga di sini yang e, menjadi aturan lagi kalau pemerintah itu misalnya untuk beberapa komoditi mereka batasi ini tidak boleh dijual di atas harga ini harus harganya segitu misalnya bensin misalnya atau yang lainnya yang semisal barang seperti itu maka harus dijual dengan uh, harga tadi tidak boleh dia dia naikan harga untuk mencari keuntungan berusak Bagaimana hukumnya kita sebagai accountant yang bekerja di perusahaan kredit yang membebankan bunga juga kepada customer apakah berdosa Jadi kalau belum jadi kerja di sini ya saya sarankan coba cari yang lebih selamat kalau belum kan dia baru tanya kan ini belum dia ya, belum mudah dan belum. Saya sarankan cari yang lebih selamat. Ingat, saya katakan tadi kriteria seorang muslim itu bukan hanya ingin dapat gaji. Bukan hanya ingin dapat. Namun apa? Yang penting itu berkah. Daripada dia menempuh yang haram walaupun dapat banyak tapi tidak diberkahi ya, tidak diberkahi sudah dia akan merugi di dunia dan di akhirat. Ya, jadi saran saya kalau memang Transaksinya seperti itu, kerjaannya ya memang ngurus-ngurus kredit seperti itu, maka coba ditimbang-timbang lagi Mengapa kucing termasuk dalam kategori barang haram dalam jual beli? Karena dalam hadis katakan demikian. Ya, saya saya tahu ini sangat cinta kucing. Saya agak ini mungkin juga menyakiti perasaan ya, tapi gimana saya harus sampaikan? Ya seperti itu, dari katakan seperti ya sudah, siapa seorang muslim samiina watokna. Kenapa sholat subuh dua rakaat? Ya memang dua rakaat kita tidak bisa ubah-ubah Sama dengan tadi Kenapa kucing itu kok jadi haram diperjualbelikan? Ya tadi, hadis yang katakan itu Tidak boleh diperjual belikan nah, Tadi tadi saya sudah sebutkan hadisnya Naha ansamanis sinaw Yaitu sholat salam itu melarang dari upah jual beli sinaw Kucing itu dalam bahasa Arab itu punya beberapa nama Karena Mungkin orang ini namakan binatangnya itu apa ya? Yang ini namakan ini ukura ini namakan ini sinaur, ini namakan ini lagi. Maka disebut dengan berbagai macam nama. Nah, di antara nama kucing itu sinaur, penyebutannya sinaur. Tentang bulu kabi yang digunakan untuk wus, katakanlah jika suatu benda itu dikatakan najis, maka keseluruhan zatnya akan najis. Tidak. Tidak seperti itu. Kalau dalam mazhab Malik tidak. Bagian tertentu ada yang tidak najis itu, yaitu bulunya. Ketika itu sudah dicabut kan ini sudah jadi bangkai, artinya sudah berpisah dari tubuhnya. Kalau sudah berpisah, maka dari sifatnya tadi tidak mengalami pembusukan, maka dia seperti benda biasa. Ada ketika pendapat yang dukung daripada Mazhab Imam Malik, iya ada. Ya, saya katakan Imam Malik menyendiri dalam masalah pendapat itu menyelisi pendapat mayoritas ulama namun tetap saya lebih cenderung pada kujah uh, atau alasan dari Imam Ali karena pendapat kalau kita melihat pendapat dalam masalah itu tidak mesti memilih yang banyak yang dipilih oleh banyak orang. Nah, pertanyaannya, misalkan ada teman ya, teman Bapak yang menjual barang kepada Bapak dengan menyebutkan keterangan-keterangan soal barang tersebut, kelebihan-kelebihannya dan Bapak membeli barang tersebut untuk dijual kembali. Ya, ketika Bapak menjual barang tersebut, Bapak hanya mengikuti aturan jual beli menurut Islam yaitu bersikap jujur dengan memberikan keterangan seperti yang teman Bapak katakan. Tetapi ternyata teman Bapak tersebut memberikan keterangan yang tidak jujur soal tersebut. Ya, Pertanyaan saya apakah jual beli Yang Bapak lakukan ketika Bapak menjual barang tersebut Diharamkan menurut Islam Karena ilmu yang sampai kepada dia Cuma sebatas itu Maka itulah yang nanti dia Jadikan alasan juga untuk menjualnya Kalau memang seperti itu dan dia tidak mengecek lagi Atau sudah mengecek tapi ya Cuma dapat informasi semacam itu Maka itulah yang bisa disampaikan pada yang lain Dan itu dia juga sudah dikatakan jujur Yang namanya jujur itu Membicarakan sesuai dengan wakil kenyataan Kenyataannya dia cuma tahu dari informasi, ya, sudah informasi itu yang dia sampaikan. Namun baiknya yang mau menjual kembali barang tadi hendaklah ngecek dulu barangnya kemudian dia tawarkan lagi pada orang lain. Ada seorang penjual yang menjualkan rumahnya tetapi rumah tersebut masih ditempati oleh orang yang menyewa rumahnya. Tiba-tiba si pembeli ingin menempati rumah tersebut tetapi orang yang menyewa rumah tadi ya tidak ingin pergi dari rumah tersebut dan tidak ingin uangnya dikembalikan. Bagaimana hukum jual beli rumah tersebut? Ya di sini perlu ada lihat perjanjiannya seperti apa dulu di awal apakah uh, transaksi untuk masalah sewa menyewa tadi itu sampai waktu tertentu kalau sampai satu tahun misalnya belum sempurna berarti yang masih punya uh, sewa tadi itu dia bisa menempatinya. Ya di sini tidak jelaskan secara detail, nanti si pembeli tidak mengetahui jika rumah tersebut masih ditempati. Ya. Harusnya si penjual yang menerangkan tentang masalah ini. Jadi e, minta keterangan dari si penjual. Ya kenapa kok sampai masih ada yang mendapatinya karena ya, dianggap masih sewa menyewa di situ. Bagaimana jika orang tua tidak setuju jika kita mulai usaha Beliau lebih ingin anaknya bekerja dan memiliki jabatan. Bagaimana cara untuk menegapinya dan apa yang harus kita lakukan jika kita membeli? Nah, ini yang lain lagi. Kita masalah ini tadi saya katakan. Ya, yang tadi saya terakhir katakan bakti pada orang tua itu yang diutamakan. Artinya, ya kalau orang tua ingin kita bekerja dulu jadi pegawai, maka ketuplah perkataan orang tua dan itu yang nanti akan mendapatkan rida Allah. Ya, Nabi sallallahu alaihi mengatakan, ya, ridhal lahi fi ridhil walidi. Ya, namanya rida Allah tergantung pada rida orang tua. Jadi kalau ingin mendapatkan rida orang ke Allah, maka raihlah rida orang tua terlebih dahulu. Jika kita membeli suatu barang karena penjualnya terlalu memaksa, halalkah barang dan transaksi itu? Kalau ada paksaan, maka tidaklah halal transaksinya. Jika kita membeli suatu barang dengan harga X, namun ketika plastik barang dibuka di rumah barangnya tertukar dengan barang yang lebih mahal. Namun kita membayarnya dengan harga X, halalkah barang itu kita gunakan? Tidak halal, harus dikembalikan kepada pihak toko kemudian ditukarkan sesuai dengan barang yang kita beli. Berarti menjual aksesoris untuk acara Valentine coklat apakah itu diperbolehkan? Tadi sudah dijelaskan segala sesuatu yang mendukung acara yang tidak benar maka juga jualnya tidak benar. Jika seorang penjual nasi goreng mencampur nasi kemarin namun telah dikukus kembali dan masih dapat dimakan. Dengan nasi yang dimasak hari ini apakah itu termasuk penipuan? Tidak penipuan selama memang masih layak untuk dimakan. Bagaimana dengan Nabi S.A.W. Ketika berdagang, wah itu butuh pembahasan yang panjang, itu harus mempunyai Kitab Sirah Apakah boleh Mengkonsumsi darah ular atau katak Untuk pengobatan, Nabi S.A.W. pernah ditanyakan Tentang katak tadi Ada yang ingin katak ini dijadikan obat Kemudian Nabi S.A.W. katakan katak itu Tidak boleh kamu bunuh Makanya ini menunjukkan bahwasannya Kalau itu barang yang haram, itu tidak boleh dijadikan obat, sama juga berarti Berlaku untuk darah ular tadi Bagaimana pun berjualan online biasanya foto yang ditampilkan kepada konsumen kurang sesuai dengan barang yang terseleksi, terutama bahan atau warna yang digunakannya dia dalam keselamatan foto seperti kualitasnya bagus ternyata malah tidak seperti itu. Kalau tujuannya tadi menampilkan barang tadi tujuannya untuk menipu berarti dia tidak ada ya kejujuran dalam melakukan jual beli tidak boleh jual belinya tidak diberkahi Ilmu apa saja yang harus dikuasai oleh perdagang. Ya Tadi sebagai ilmu sudah kita kaji Ya nanti silahkan baca dari buku itu Nanti silahkan bisa diambil Sepuluh untuk ahwat yang datang duluan Sepuluh untuk ikhwan yang datang duluan Tadi saya kan datang duluan, harus jujur Kalau enggak, enggak berkah Bagaimana hukum menyimpan uang di bank? Namun bunga yang diperoleh tidak diambil Kalau tidak diambil, lalu dibagaimanakan boleh menyimpan karena itu dari sisi kebutuhan ya. Namun bunganya tadi Yang tidak diambil Artinya tidak dimanfaatkan Kalau ya, bisa itu disalurkan Untuk kepentingan kaum muslimin. Misalnya ada yang terlalu utam pakai dana riba kita Ada yang butuh bantuan pakai dana riba tersebut Ada untuk fasilitas umum Juga bisa berikan dari dana riba tadi Bagaimana kau menjual beli Kosmetik yang tidak diketahui haram atau halal Karena kebanyakan kosmetik menggunakan bahan dari babi dan tidak banyak yang tahu. Asalnya suatu barang itu halal untuk diperjualbelikan. Untuk mengetahui kepastiannya, kalau memang ada isu-isu semacam itu, ya diselidiki terlebih dahulu baru boleh dijual. Jadi ditahan terlebih dahulu baru boleh dijual. Dicek apakah isu yang ada itu dari benar atau tidak. Kedua orang tua saya sama-sama berkecimpung dalam bidang jual beli barang. Lebih tepatnya itu pedagang ikan di pasar. Masalah lain jual beli yang berkah. Terkadang ada pelanggan tetap dan ada pelanggan umum ya. Yang saya tanyakan bagaimana tanggap perusahaan jika kedua orang tua saya Memperlakukan harga yang berbeda antara pelanggan satu dengan pelanggan yang lainnya Sah-sah saja seperti itu Apakah boleh memperlakukan harga yang berbeda-beda? Boleh Terserah yang punya barang ketika dia jual Dia riru dengan harga segini Ini adalah aturan Misalnya sama yang cowok ini ya harganya Rp5.000, yang cewek dia kasih Rp4.000, ya terserah Ini seperti buku kuliah yang fotokopian, <tuk> ya, itu yang kedua <tuk> uh, Ketiga Bukunya ini siapa? Kan, dosennya atau siapa? Buku, misalnya kan buku kayak manajemen buku valkunasi itu biasanya kan kalau dibeli kan harganya mau jutaan, itu bisa Sehingga alternatif paling singkat itu ya, kita fotokopi luar Terus yang ketiga Asuransi ini memang mutlak atau ada pendapat lain, itu yang keempat Ini Semak satu-satu dulu kali masih mas, -mas kamu, jualan eh, Yang pertama tadi apa? Pertama itu yang besiswa buka rekening bank sari itu Buka, hmm. kita dapat besiswa yes. disuruh oleh pemberi dana itu untuk buka rekening bank sari am. Yang beri tidak ada kaitannya dengan Pak? Ba. Tidak. Okay, tidak masalah. masalah. Terus yang kedua? Kemudian ya, uh, buku kuliah yang foto Buku kuliah foto kopian. <tuk> ini kasus sangat mungkin semua ya kasus saya juga belum ya bagaimana sih kalau <tuk> ya? yang paling selamat ya waktu saya itu kuliah di Arab jadi kalau di Arab dulu, alhamdulillah bisa dapat uh, kita download buku gratis ya dapat paper juga gratis gitu perasarana lengkap lah di perpus juga tersedia buku yang kita butuhkan. Kalau misalnya kita butuh beberapa buku sudah tersedia dalam bentuk file PDF bisa kita gunakan. Kalau di saya selamat, kalau di sini saya nggak selamat. Gimana lagi? Sudah terjadi dahulu. Untung saya nggak kuliah lagi. lagi. Yang kami sekarang masa <tuh> kan udah berlalu, gak? sudah berlalu. Kalau sekarang ini bagaimana? Bertakulullah mas Tato tuh. Bertakulam pada Allah subhanahu Gimana saya kalau mau suruh kalian tidak punya buku gimana? Bisa kuliah? Tidak ya, bisa pun. Iya kan? Jangan salahnya seperti itu, kalian. Saya suruh harus pakai buku asli, bangkrut. <SILENCY> harus pakai buku asli beli, tidak bisa. Islam itu mudah. Bukan saya tidak katakan Islam itu mudah. Dalam masalah ini darurat. Negeri. Alhamdulillah. Sebaliknya, saya tu karena sedang belajar di masjid-masjid kami, biasanya itu dia. Baiknya tidak lakukan jual beli di dalam masjid. Jadi jual belian telah saya lakukan Ya sudah yang terlalu biarlah. <laughs> <tuk> <tuk> <tuk> Ini biasanya kalau terlarang itu adalah betah katak itu. Huh? Betah katak biasanya. Iya. Yang terlarang tadi memakannya. Kemudian yang terlarang tadi memperjualbelikannya dan membunuhnya. Namun kalau ada suatu tujuan tadi seperti untuk tujuan mempelajari ya bentuk tubuhnya dan seterusnya, ada masalah di situ tidak ada masalah. Terus terakhir ini, biasanya kalau di Airbnb ini sering ada kayak project-project bisnis, gitu biasanya. Jadi yeah. disuruh mengkolek modal, biasanya teman jualan, gitu. Ya, teman. Terus, misalnya ada acara sensation, misalnya kemarin, terus jualan, uh, jualan barang. Kita nawarin barang ke teman. Tapi sebenarnya kita keterpaksaan ter itu kita tidak ungkapkan, kan? Misal teman kan jualan eh, beli ya barang ini untuk ini untuk acara ini untuk merayakan acara ini misalnya. Ya. Tapi kita nggak ungkapkan. Aku terpaksa beliin nggak? Tapi dalam Tapi hati kan? ya, ya, ya. <risa> kalau beli juga kan? iya beli juga itu. Ya dong, beli itu di mana? Kalau beli dulu kan berarti itu sebenarnya sudah menunjukkan dari dulu ya. Kalau dipaksa itu maksudnya ada ditodong ini, Kamu harus beli sekian. Ha. Nggak mau beli tak? Ini untuk kamu. Ada ancaman di situ itu namanya dipaksa. Kalau kita oh, akhirnya beri juga ya berarti sudah ada keridhoan di situ. Bahkan <SILENGALAN> setelah <SILENGALAN> <Maka, SILENGALAN> itu, itu enggak apa-apa itu enggak apa-apa ya Saudara. Iya. Banyak banget ya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Ya silakan Firdaus. Eh tadikan <SILENGALAN> di bahwa salah satu syarat barang itu kalau untuk diterima diberikan adalah barang itu milik kita atau kita itu mendapat keridhoan dari pemilik barang sebelumnya. Mendapatkan izin atau keridhoan. Iya. Yang saya tanya adalah <SILENGALAN> bagaimana untuk Uh, barang tersebut adalah barang waris yang belum dibagikan kepada ahli warisnya. Hmm. Jadi uh, bagaimana bentuknya ketika barang yang barang waris yang belum dibagikan kepada seluruh ahli warisnya itu dijual oleh salah seorang ahli waris? Tidak boleh. Hmm. Karena dia belum mendapatkan bagian. Belum mendapatkan bagian berarti belum mendapatkan izin. Jadi tidak boleh. ketika Meskipun itu barang, misalnya orang tuanya sebelumnya itu pedagang hmm. dan anak satu anak itu ada dulunya ikut mengelola atau menuntut, hmm. tapi kalau orang orangnya harus mengelola... izin. Jadi caranya dia boleh menjual, kalau sudah terlanjur menjual, maka saudara-saudara yang lainnya menuntut. Mana jatah kami untuk itu? Dia boleh menuntut. Itu dikenal dengan hak syufah dalam masalah fikih fikih para ulama. Mereka sebut dengan hak syufah. Makanya dia tuntut. Ini sebenarnya jadi milik bersama, belum dibagi. Maka ketika dia jual lebih dahulu Berarti yang saudara yang lainnya nuntut kepada dia Ini harus saya Dapat jatah bagian dari barang Ada lagi? Tadi yeah. uh, kan uh, Ini Ustaz ya Kalau yang berkreditan itu Itu kan karena Ustaz Terus uh, kalau misalnya Suatu hari dia memberikan baju Atau sesuatu sama orang Ke saya misalnya Itu juga Ustaz apa yang harus saya lakukan jadi ada yang jual uh, jual kredit tadi atau riba gitu dapat penghasilan dari situ. Ya. Terus dia beri kita apa? Baju. Nah, maka cái perlu perhatikan untuk menyikapi seperti itu sesuatu yang diharamkan karena dari sisi pekerjaannya. Ya. Bukan ini milik orang lain dia jualkan bukan. Namun dari sisi pekerjaannya maka diharamkan bagi orang yang kerja. Namun tidak diharamkan bagi orang Yang diberikan dengan cara yang halal Misalnya ada orang yang Bekerja ya menghasilkan riba Punya penghasilan dari riba Maka Harta itu haram untuk dirinya Dia tidak boleh gunakan harta itu Untuk kepentingan pribadi Namun kalau dia misalnya traktir kita makan yang haram untuk dia saja Kita tidak ya Yang haram untuk dia saja Kita tidak Ya dia misalnya itu yang dimaksud. Hah? Nah, ini masalah lain lagi. Kalau untuk keluarganya anak-anaknya tidak bisa bekerja kecuali dari orang tuanya yang bekerja dengan riba, ya maka berarti bebannya dosanya pada orang tua. Namun kalau anaknya bisa bekerja sudah mau bekerja maka dia bekerja. Biar selama dari riba tersebut. Itu masalah lain lagi. Ya namun tadi. Kaedahnya tadi ya untuk masalah riba Para ulama katakan riba itu Haram bagi orang yang melakukan Pekerjaan tersebut, namun tidak haram Bagi orang yang diberi dengan Jalan yang mubah, dia terakhir kita Ya, seluruh kelas ini Semua diterakhir ya, Uangnya haram untuk dia Namun bagi kita, dia berikan Dengan jalan yang mubah Dengan jalan yang dibolehkan Maka jadi hal semuanya, biasanya yang makan harta haram itu. Kenapa ini dibolehkan Seperti itu, karena seperti ini terjadi di zaman Nabi sallallahu Nabi sallallahu menyikapi orang Yahudi seperti itu. Menyikapi orang-orang Yahudi seperti itu, mereka punya pekerjaan yang haram. Haramnya itu untuk mereka, namun Nabi sallallahu memanfaatkan juga harta mereka. Tanpa pilih-pilih. Seperti itu. itu yang dimaksud dengan zaman tadi. Ya. Yeah. Misalnya, yeah. saya dan teman saya lagi di masjid. Terus teman saya itu jualan rusa. Terus saya bilang, "Kok bisa kamu jualan rusa? Apa ada nanti?" tidak boleh ya. di luar harus di luar di luar area masjid. masjid ya transaksinya juga di luar tadi baru nanti bayarnya juga di luar ingat ya, kenapa jual beli tidak boleh dilakukan masjid karena para ulama katakan juga di dalam masjid yang ada cuma perdagangan akhirat bukan perdagangan dunia perdagangan dunia tidak ada di masjid ya mau cari untung disitu cari untung akhirat, bukan cari untung dunia ya. itu diantara alasan mereka hmm, jadi ya, pendekat jawaban saya ingat di masjid dekat rumah saya, saya. jadi ada kayak dealer motor itu dia ngasihkan jam, jam dinding untuk masjid jadi di jam itu ada logonya motor apa, perusahaan dia juga itu gimana saya? dia promo nah. kalau itu cuma sekedar logo saja mungkin tidak, namun kalau disitu ada promo nah itu baru termasuk mendagangkan barang di Namun cuma logo saja tidak ada masalah Jadi disebutkan yang kalimatnya ini dealer pertama resmi resmini Itu termasuk kata-kata Itu bukan kata-kata promo Kata-kata promo saya jual barang ini Dengan harga sekian Tentukan ada pertanyaan lagi, Ya mas Fardas Berkaitan-kaitan kita Bisa orang panggil AP-nya MNS kita pengennya perjalanan kami AP-nya saya Aku coba dulu gak tahu ya langsung turun apa kita boleh berusaha meyakinkan taruh dengan ya, ya. yakinkan dahulu ya baru setelah itu kalau orang tua tetap ngotot juga sudah lurus saja namun yakinkan dulu dengan seyakin yakin yakinnya insyaallah dimudahkan kan tadi eh sampai tadi eh bisa seseorang itu katanya itu ga yang tidak halal itu apakah hanya riba atau yang tidak halal lain juga boleh Korupsi. Boleh uh, kalau korupsi beda Kalau korupsi itu berarti nyolong kan harta orang lain Kalau nyolong berarti itu masih milik orang lain Kalau kita tahu Kalau kita tahu harta korupsi Maka tidak boleh kita terima Ya. Namun kalau dia mau membersihkan Misalnya barang ini Harta ini karena ini milik orang lain Harus dikembalikan kepada yang punya Kita kalau diberi juga tahu Harta ini punya harta korupsi Maka harus kembalikan siapa yang punya ini Dikebalikan harta tersebut kepada yang pemilik sebenarnya Beda itu Kalau tadi korupsi Ini karena berpindahnya harta Itu dengan cara yang tidak halal Berpindahnya tadi, misalnya kita mencuri motor Berpindah lagi kepada orang lain Berpindah lagi ya. Ketika menyerahkan pada orang lain dengan jalan yang halal Sekalipun itu tidak halal Karena ini masih milik orang yang dulu dicolong, ya. Orang yang dulu yang punya itu masih ada Namun kalau riba ini diharamkan karena pekerjaannya Transaksinya Bukan dari barang yang berpindah tadi jadi berbeda Jadi kalau yang tukang itu Berarti barang itu harus kembalikan Misalnya di motor tadi, dia serahkan Ini ada yang menyala motor, kemudian serahkan kepada kita Kita tahu bahwasannya, oh ini hasil mencuri. ya, Kita harus kembalikan kepada pemilik yang pertama Seperti Ada lagi, terakhir Ya kalau punya rumah tambahan layanan nasfaza kan ada yang tetangga bantuan. Nah, orang keluarga sana ada dua, ada yang sama ibu. Misal kalau yang ayahnya setuju ibunya enggak setuju itu gimana jadi? Ya harus yakinin kan, kedua-duanya. Apa tetap yakin? Hah? Kalau yakin tuh Cari impan. rido yang paling besar cari rido ibu. Ya, cari rido ibu yang paling besar. Ya. Sudah ya? Oke, okay, uh, terima kasih teman-teman. Ya, itu akhir dari tafsir kita di sore hari ini. Insyaallah Semua manfaat akanlah disampaikan oleh Ustad berpuasahal. Semoga teman-teman bisa lebih jauh mengenal kitab Muamalah ini. Kita tidak sekedar mencari untung, tapi mencari bagaimana harta yang kita peroleh itu berkah. Mungkin okay, itu saja. Uh, tentu, tentu dari saya kesimpulannya mungkin bisa teman-teman simpulkan sendiri bagaimana keseluruhannya. Uh, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Eh, uh, wabillahi taufiq walhidayah. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya saya berikan kepada MC. Bukunya nanti dibagi ke 20 peserta pertama yang datang. Ya. Untuk peserta pertama yang datang. Nanti panitia yang ngurus ya.